Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Antef yang berbahagia Seperti biasa InsyaAllah kita jumpa lagi dengan program Kesayangan kita, Cahaya Hati Dan insyaAllah seperti biasa Setiap hari kita akan bersilaturahim Ke beberapa tempat Hamba-hamba Allah yang memang Allah sayangi dengan berbagai macam Ujian yang dihadapinya Kali ini insya Allah kita akan berkunjung ke salah satu tempat yang namanya Desa Sedikit, ya. Dan insya Allah kita akan bersilaturahim ke seorang hamba Allah namanya Budi, yang menurut kabar disampaikan oleh sekelilingnya bahwa beliau disayang oleh Allah dengan cara diberikan penyakit yang cukup sulit untuk disembuhkan, yaitu penyakit leukemia dengan root yang cukup membesar untuk lebih jelasnya Mari pemirsa yang berbahagia untuk sama-sama bersilaturahim ke rumahnya Budi. nama saya Semen keluarga lima maknya udah meninggal sudah berapa tahun yang ini jadi kita sendirian nyari makanan sono sini terus kita kerjanya tiap hari mondar mandir aja karena memenuhi anak kita terus di rumah juga ada sambilan bikin kincian terus satu bisa sehari setengah hari kalau dua ya satu hari kalau saya memasarkan ginsan, yaitu ada pesanan, kalau tidak ada pesanan, kita bikin untuk stok aja, saja di rumah. Kalau ada yang beli, kita kasih. Kalau yang tidak ada yang beli, kita taruh dulu di dalam rumah. Harganya hanya 130 per satu buah. Semengat di kontrakan ini sekitar 30-an tahun. Di rumah Pak Cito Yip. semua anak lahir di Jawa semua, cuma ya. kat Taipei di Jakarta semua kerjanya kalau di pabrik di AC yaitu kalau ada panggilan, kalau nggak ada panggilan biasa di pabrik saja harus masuk itu setiap hari. Bapak kalau hari libur, yaitu bikin penghiasan. Kalau ada pesanan, kalau nggak ada pesanan, ya udah. Iya Budi dulu ya, waktu mulai sakit yaitu sakit pinggang namanya udah dikerik, udah dikasih obat yaitu disuruh orang suruh beliin obat yaitu saryawan khusus terus enggak kebeli, keburu rumahnya meninggal jadi enggak bisa ngerawat lagi banyak selanjutnya berobat terus saja kadang-kadang dia -kadang ya ke rumah sakit dikto kadang-kadang kalau pas ada duit aja kata dokter yaitu sakit LGA kata dokter itu bilang kalau enggak ada biaya kita ya pinjam-pinjam sama tetangga kalau enggak ada ya udah kalau enggak ke dokter ya ke alternatif di Kebun Sawu itu. Sekali berobat biasanya ya sampai 1 juta, 200 sampai 300 juga bisa. Tapi kita ya enggak punya duit. Pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah saya sudah berada di satu tempat, kampung sedikit, Kelurahan, Karet Kuningan di Kecamatan Sejabudi. Dan Alhamdulillah InsyaAllah saat ini saya akan bersilaturahim ke salah seorang hamba Allah namanya Budi. Yang menurut kabar dari beberapa warga dan menurut kabar dari orang tuanya. Beliau dalam keadaan sakit lakini dan putih bukit. Mari kita sama-sama untuk bersilaturahim ke rumah dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Budi ya? Iya. Saya Abimaki dari Cahaya Hati Antepe. Terima kasih. Iya ya, makasih banyak. Mas Budi sebelumnya mohon maaf ya, mungkin ganggu waktu istirahat Mas Budi di sini. Iya, iya. menurut kabar bahwa Mas Budi ini dalam keadaan sakit begitu ya. Iya. Terus sudah berapa lama sakit ini di derita? Hampir berjalan satu tahun. Oh sudah 1 tahun sakit seperti ini? Iya. Ya, itu kalau boleh tahu yang diderita penyakit sudah 1 tahun, apa yang dirasakannya mungkin oh dirasa ya kalau perutnya membesar oh begitu ya uh -uh. kalau hmm. pas lagi enggak kecil oh gitu. penyakit apa yang di, mereka bilang katanya oh, kalau dokter dia konsernya LGK LGK itu semacam leukemia begitu ya, ya hmm. Hmm. iya leukemia oh begitu hmm. terus kalau sekarang ini dalam keadaan sakit seperti ini apa yang biasa dikerjakan sehari-hari? Ya, karena menurut kabar gak boleh kerja keras dan gak boleh terlalu capek begitu ya, ya. kata dokter hmm. sementara di rumah saja kegiatannya atau apa yang dilakukan? ya paling keluar masuk-keluar masuk aja oh, sama sekali gak ada kerjaan sudah satu tahun ini hanya begitu aja gitu ya? iya Iya, sementara berobat terus berjalan. Berjalan. Berjalan. Orang tua tinggal di sini juga? Iya, orang tua. Oh ini te tempat orang tua juga tinggal di sini? Iya. Iya, orang tua sedang kerja. Kerja. Begitu. Hmm. Jadi selama ini mungkin udah hampir satu tahun uh, di rumah saja karena memang dokter menyarankan untuk tidak mengerjakan aktivitas yang berat ataupun terlalu capek. Iya. Sebelumnya hmm, penyakit seperti ini datang, uh, Mas Budi apa yang dikerjakan? saya terjadi konveksi oh terjadi konveksi ya nah. hmm, setelah itu begitu diperiksa ternyata mendapat penyakit seperti ini perasaan begitu tahu dengan penyakit ini apa waktu itu? ya kaget aja gitu kalau saya gitu. punya penyakit, penyakit kayak gini gitu oh gitu kaget padahal dari sebelumnya gak pernah kebayang bagaimana gitu ya kata dokter kan ini penyakit turunan begitu oh, tapi kalau keluarga saya dari ibu dari kakek nenek gak ada gitu. gak ada yang penyakit seperti ini gitu ya, ya. Tiba-tiba dalam keadaan oh, kaget juga ketika mendapatkan penyakit yang seperti ini iya. Kalau yang dirasakan apakah rasa sakit atau bagaimana saat hmm, penyakitnya datang apa tidak ada terasa sama sekali? Penyakit datang itu Oh nafas besar, oh, gitu. Oh, batuk, iya, iya. badan terasa panas dan yeah. terlalu Iya iya. Oh begitu. Nah. Kalau lagi merasakan sakitnya itu, ya, ya. itu bisa dirasakan mungkin seminggu sekali atau semunggu, atau tiap malam atau bagaimana? Tidak tentu kalau pas tidur. Tidak tentu kita ya. Yang ya, hmm. bisa dua minggu sekali bisa. Oh langsung sakit hmm. begitu dan tidak bisa bergerak apa-apa dan tidak bisa kemana-mana pasti. Iya ya, pasti di rumah. Iya iya. Ya. Terus uh, misalnya kalau sekarang ini ada nggak kepengen untuk kerja lagi apa konversi seperti yang awal-awal begitu? Saya sih mau kerja tapi nggak konversi gitu. Oh begitu ya. Nah. Mungkin ya. Yang tidak terlalu berat ataupun tidak terlalu capek ya iya. untuk e, seperti ini terus waw, mohon maaf berobat masih berlanjut sekarang kan masih berlanjut. masih berlanjut dengan cara ke dokter atau mungkin dengan obat lain kadang ke dokter seringnya sih Ke dokter. Nah ya. kalau dokter biayanya enggak ada ya ke alternatif. Ke alternatif. Ya selama hmm. ini berjalan dua-duanya ketika ada rizki yeah. e, berupa uang ya berangkat ke dokter lah yeah. begitu ya. Ketika mungkin kurang ya ke alternatif. Selalu yeah. berusaha untuk melakukan hal seperti itu begitu ya. Iya. Yeah. Dan itu dilakukan setiap saat mungkin setiap ada kesempatan berangkat, berangkat begitu. Terima kasih ya. Iya, mungkin selama ini nasihat dari orang tua apa untuk Budi bagaimana yeah. e, merasakan apakah merasa orang tua tetap selalu memperhatikan atau bagaimana dalam keadaan sakit seperti ini? orang tua sih memperhatikan terus, terus sangat gitu ya alhamdulillah menyerang itu, apa iya, sakit, gitu iya oh, iya memberikan nasihat, selalu memberikan nasihat begitu iya. ya pernah ada rasa putus asa? Gak pernah Jadi dengan menyatakan Loh kayaknya penyakit saya gak sembuh Gak pernah ada seperti itu Gak ada Dan selalu yakin akan sembuh begitu Yakin Soalnya kan Setahu Allah kan Semua penyakit ada obatnya Amin Masya Allah, benar Semua penyakit pasti ada obatnya Dan jangan sampai putus asa Iya Iya insya Allah ini satu hal yang sangat-sangat Harus dimiliki Karena keyakinan akan ada ya iya, iya. Keyakinan akan ada Sementara Maaf mungkin lingkungan di sekeliling Sudah tahu juga ya Dengan sakit yang diderita oleh Budi Begitu Sudah, Cuma Atau kelingkungan sini nggak tahu penyakit saya oh begitu halnya oh. cuma terus membesar terus orang-orang hmm. bilang liver oh begitu tapi kan hmm. kalau kata dokter uh, penyakit itu nggak boleh diketahui orang gitu. oh begitu oh. cuma sementara ini memang uh, kelihatan besar seperti ini gitu iya. ya tapi tidak sakit sama sekali ya nggak, nggak rasa sakit nggak ada gitu ya iya Sementara entah seminggu dua minggu pasti besar sender batu yeah. gitu uh -huh, uh -huh. pokoknya kalau udah membesar aja iya um. iya iya Hmm, sementara ini memang enggak ada kegiatan apa-apa, hanya nunggu di rumah saja. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Tapi kalau seandainya uh, dalam keadaan seperti ini gitu, apakah masa tidak ada kegiatan sama sekali apa di rumah saja, asli di rumah diam tinggal begitu ya. Yeah, nunggu yeah. orang. Ibu masih ada juga. Ibu sudah ada. meninggal, mungkin ada kakak, mungkin ada adik. Adik ada, adik ada. Jadi yang paling besar ini Budi Nomor ini. dua, nomor dua. Kakak yang satu udah nikah, jadi dia tinggal di kastasi. Ya oh, kan begitu. Ah sini gitu. Iya iya. Sementara yang adik tinggal di sini juga. Iya. Tinggal di sini. Tinggal di sini. Uh, Kuliah apa sekolah apa kerja? Dia kerja. Kerja juga. Uh, kalau maaf, kalau belas satu berapa tahun nih Budi? Mungkin sekitar 20 puluh berapa sekira? Umurnya? Iya Budi ini ya. Saya umurnya dua puluh jalan. 26 jalan jalan ya oh, iya ya 26 jalan sampai saat ini gitu ya jadi ade tetap-teteng tinggal di sini juga tetap. ini tempat tidur siapa di sini kalau boleh tahu nih orang tua sama ade nomor tiga Oh di sini kalau Budi sendiri tidurnya di belakang Oh di belakang sana uh -huh. Oh tidur di sana jadi agak misah sedikit misa, gitu ya iya. Oh jadi ini tempat untuk berdua di sini tidur Iya berdua. Oh begitu ya mudah-mudahan semuanya berkah ya mm -hmm. berkah dan semuanya Amin. diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketenangan kelancaran dan saya sangat kagum sekali dengan keyakinan bahwa akan sembuh, ya. dan keyakinan ingin sekali untuk berbuat kerja. Mudah-mudahan Allah mengabulkan semuanya. Ya. Harapan Bapak supaya orang-orang <coughs> itu yang punya duit lah, kasihan sama putih, supaya sehat gitu. Putih. Jadi subhanallah... Walaupun dalam keadaan seperti ini tadi Bu dibilang enggak pernah putus asa ya. Iya. Yeah. Ya kenapa apa yang membuat Bu diyakini e, tidak boleh putus asa gitu? Mungkin ada masukan dari orang tua, nasihat dari kawan atau bagaimana selama ini? Semua orang mendukung. Gitu. Mendukung. Karena ya jangan putus asa dengan yeah. penyakit yang diceritakan Allah kan sudah Iya, yeah, pasti akan nah. memberikan e, obatnya uh -huh. dan ada beberapa tambahan yang harus dipegang begitu ya. Yeah. Dalam Al-Qur'an mengatakan wala saiyasunir rohilah. Jangan putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala ya. Dan subhanallah Orang yang mendapatkan penyakit Di muka bumi ini Ini adalah orang yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa? Karena dalam hadis Rasulullah dengan mengatakan Iza ahabballahul abdu Fadalah Apabila Allah mencintai seorang hamba, maka Allah ini akan memuji dengan seberat beratnya. Jadi kalau seandainya dengan mengatakan sablahi hatta yashuku shauqatan yushakuha, artinya jangan akan penyakit yang diderita seperti ini, yang apabila dirasakan sakit sampai sesak nafas, begitu ya, Ayo. sampai gatal-gatal, sampai sakit. Kalau seandainya terkena duri saja, terkena duri, lalu berjarah. Lalu dengan menyatakan innalillah wa inna ilai rojiun ataupun rido dengan diberitah apa yang diberitakannya itu ada beberapa doa dikabulkan dan ada beberapa dosa yang Allah hapuskan ketika hal terjadi rasa sakit dan diriway oleh orang tersebut sekarang saya tanya Uh, ridho gak dengan apa yang didapatkan sekarang ini? Saya ridho Alhamdulillah Iya ketika dengan menyatakan ridho Ikhlas itu berapa banyak doa yang akan dikabulkan Dan berapa banyak dosa yang akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan terampuni Siapa sih yang tidak pernah berdosa di muka bumi ini? Pasti pasti semuanya berdosa Dan semuanya mengharap daripada ampunan Iya ya. Maka dengan menyebutkan Ya Allah ampuni dosa saya Dan Allah cara mengampuni dosa ini Terserah Allah bagaimana caranya Di antaranya seperti ini Ya di antaranya seperti ini Insya Allah Kesehatan akan didapatkan dengan keyakinan, karena modal yang paling utama itu yakin, yakin akan sibuk. Dengan yakin yang ada, kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah, Allah akan mengabulkan doa kita berdua. Amin. Allahyarhamalamin dan insyaAllah pemirsa yang menyaksikan tayangan ini pun akan mendoakan khusus buat Mas Budi, InsyaAllah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. نستغفرك ونطلب إليك يا رحمن نستغفرك ونطلب إليك يا رسول الله وعلى محمد وعلى آل محمد آمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا عزيز يا غفار يا قوه المتين تسungguhnya semuanya apapun yang terjadi di muka bumi ini atas kehendakmu ya allah sungguh jauhnya engkau mah agung Ya Allah sesungguhnya engkau maha agung Engkau yang maha bijaksana Engkau yang dapat menurunkan berbagai macam hal yang terjadi di muka bumi ini Termasuk kepada hamba-hambamu Hamba-hambamu yang kau cintai Seperti halnya hambamu yang sangat mencintaimu Budi ya Rabbana Engkau berikan ujian Dan engkau berikan tanda kasih sayang Yang mana kasih sayang ini berbagai macam caranya ketika kau berikan kepada hamba-hambanya Termasuk budi yang kau cintai ini Allah, ya Allah ya Rohmanu ya Rohim dengan kesabaran yang Dia miliki, dengan keikhlasan yang Dia miliki, kami mohon kepadamu ya Allah berikanlah kesabaran dan ketabahan terhadap budi wabil khusus dan untuk keluarganya agar tetap bisa mendampinginya dan memberikan semangat. Semangat yang kuat, Ya Allah, Ya Rohman, Ya Rahim kami mohon kepadaMu, Ya Allah, sembuhkanlah hambaMu Budi, sembuhkanlah hambaMu Budi, Ya Allah, yang telah ikhlas menerima apa-apa yang telah Kau berikan. Fa inna ka antas syafi, la shifa illa shifauka shifaan la yugadirus sakama. Ya Allah, sesungguhnya seluruh penyakit ini Atas dasar kekeliruan kami Dan diberikan kepada kami Karena cintamu Ya Allah Ya Rabbana Sama sekali kami Tidak pernah menyatakan Bahwa apapun yang dirasakan rasa sakit Karena kevolimanmu Karena engkau Tidak mungkin menggolim siapapun yang ada di muka bumi ini Engkau selalu menaburi kami Dengan cinta dan kasih sayangmu Ya Allah Ya Rabbana Kami terima apapun yang telah kau berikan kepada kami Dan dengan diterimanya Apa yang telah kau berikan kepada kami kami pun mohon Kabulkan doa kami Allah Kabulkan keinginan kami ya Rabbana Kabulkan ya Rabbana Sesungguhnya semua penyembuhan itu hanya datang darimu Kehendakmu Maka kami mohon kepadamu Sembuhkanlah saudara kami Hambamu budi Hambamu budi Sembuhkanlah Ta'innaka anta syafi La shifa'in la shifa'u Shifa'an la yugadir saqama Rabbana hablana min azwajina wa qurba'na Rafa'i waj'alna lil-mustaqimin imama. atina fid-dunya hasanatan wa fil-akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhanarabbika rabbil-'izzati 'amma yasifun. Wassalamu 'alal mursalin walhamdulillahi 'alamin. Mas Budi, ini kebetulan saya ada amanah untuk diberikan kepada Mas Budi ya dari Antv Peduli. Mohon diterima dan silahkan untuk di sesuai dengan kepentingan Mas Budi. Untuk, mungkin untuk berobat atau keperluan sehari-hari silahkan mohon diterima dan insyaallah mudah-mudahan bermanfaat terima kasih untuk antep peduli iya sama-sama mari saya mohon pamit insyaallah nanti kita akan berjumpa lagi mari assalamualaikum pemirsa yang berbahagia itulah tadi kunjungan saya ke rumahnya Budi tempatnya di kampung sedikit subhanallah kita lihat bagaimana Budi ini adalah seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala Yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ujian Yang mungkin tidak setiap hamba Allah mendapatkan ujian seperti ini Sakit yang diberitanya Sehingga harus menghentikan semua aktivitas kerjanya Padahal dia ingin sekali bekerja Padahal dia ingin sekali mencari nafkah Karena mencari nafkah itu wajib Dan untuk bekerja itu pun adalah wajib Namun dengan penyakit yang diberitanya Terpaksa semua keinginannya ini sejenak harus berhenti Subhanallah. Bahkan ada satu kisah yang sangat menarik untuk melihat antara budi hamba Allah ini dengan seorang sahabat Rasul Amr bin Jamuh. Amr bin Jamuh mendapatkan satu penyakit yang cukup aneh juga, yakni dengan mengatakan tidak bisa berjalan ataupun pincang jalannya dengan kaki digusur salah satunya. Namun subhanallah dia tidak pernah berhenti untuk bekerja ketika anak-anaknya bertanya, "Wahai Bapakku, kenapa Anda bekerja seperti ini?" Lalu Amr bin Jamuh dengan mengatakan, "Walaupun saya harus berjalan dengan merangkak, tapi jika memang kerja ini mencari nafkah ini wajib, saya akan mencarinya." Subhanallah, Lihat seorang budi ini, begitu dengan menyatakan saya sesungguhnya ingin bekerja dan akan bekerja dengan berbagai macam pekerjaan yang mungkin bisa dilakukannya. Insya Allah apa yang dilakukan oleh Budi ini pun, walaupun berupa niat yang sangat kokoh dan sangat kuat, pertama ingin bekerja otomatis, yang kedua dia pun selalu yakin dengan kesembuhan yang pasti akan Allah berikan kepadanya. Mudah-mudahan Budi ini diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketabahan dan kesembuhan sehingga seperti biasa bisa bekerja dengan keinginan keinginannya yang ada di dalam jiwanya. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat jazakumullahu khairan wa assalamu alaikum lakum min alhubb wa